Selamat malam ada yang berbeda dari keranda yang mengangkut jenazah almarhum Kipar Arma FC, Acemat Kurniawan. Keranda berukuran 3x4 meter itu tampak dihiasi oleh Syal suporter Arma FC. Hal tersebut adalah bentuk penghormatan terakhir dari para suporter tim Singo Edan terhadap Acemat Kurniawan yang mengabdikan separuh karirnya untuk Arma. Para Armania juga ikut mengangkut keranda Acemat Kurniawan hingga menuju liang lehat di TPU Kalisari, Cijantung, Jakarta Timur. Sambil memikul keranda, para suporter Arma terus mengumandangkan Asma Allah SWT. Sebelum dikebumikan almarhum Acemat Kurniawan disolatkan di Masjid Al-Jadid. Para supporter setia Arma ini datang dari Jabodetabek. Mereka datang di rumah duka sejak pukul 09.00 waktu Indonesia bagian barat Acemat Kurniawan menghembuskan nafas terakhir di RS Syaifulanwar, Malang, Senin 10 Januari 2016 sorewip Mantan kiper persita ini meninggal setelah 12 hari koma akibat masalah jantung